cinta dan cinta sampai-sampai adanya omongan dari Rabi'ah al-Adawiyah dia mengatakan ya Allah kalau engkau tahu bahwa aku beribadah kepadamu karena takut neraka-Mu masukkanlah aku ke nerakam dan kalau engkau tahu bahwa aku beribadah kepadamu karena ingin surgamu jangan engkau masukkan aku ke surgam tetapi aku beribadah kepadamu ya Allah hanya karena cintaku kepadamu ini zindik Pikiran yang demikian ini adalah Pikiran kekafiran Seperti Dalam agama Buddha Bahwa seorang Buddhis Bila telah mencapai nirwana Di dalam Upaya untuk Kata mereka mendidik jiwa Maka dia telah menyatu dengan Tuhan Sang Yang Widi Atau dengan istilah-istilah yang seperti itu Ini masuk ke dalam kalangan muslimin melalui Toreqot Sufiyah. Dengan apa yang dinamakan dengan wahdatul wujud, manunggalingka wulugusti, menyatunya diriku ini dengan Allah katanya, yang kemudian. Bentuk ekstrim daripada Torekot Sufia yang seperti ini Sekarang menjadi salah satu daripada aliran-aliran kejawen Atau aliran-aliran kepercayaan Kalau di Sumatera Itu pusatnya di Aceh Di sana ada Hamzah Fansuri Yang begitu gigihnya Mengkampanyekan pikiran ziddiq seperti ini Yaitu beribadah kepada Allah itu semata-mata karena cinta Kalau di Jawa terkenal sejarahnya Apa yang disebut Syekh Siti Jenar yang dibunuh karena pikiran kafirnya oleh tokoh-tokoh yang lainnya atau dengan istilah wali-wali yang lainnya Wal muwahidu, ada adapun orang yang bertauhid Ya Abudullaha dia beribadah kepada Allah Khaufan Karena takut dari ancaman adab Allah Bila tidak beribadah yang wajib Maka takut dari ancaman adab Allah Dosa Warajaan Dan juga dia beribadah kepada Allah Karena menggantungkan harapan Kepada Allah Mengharapkan Keutamaan yang ada di sisi Allah Wahubban dan karena cinta Kepada Allah Itu kalau muwahid Beribadah Karena khauf Karena rojak dan karena hub Bahkan puncak daripada Kecintaan hamba Kepada Allah ialah ketika dia takut Allah tidak menerima amalannya Dan dia berharap Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya Dan dia syauh, rindu Untuk terus bersanding dengan Allah Itulah muahid Berharap kepada rahmat Allah Surga Allah dan takut dari kecintaan eh, Takut dari eh, api, ancaman api neraka Kenapa seorang muwahid berharap untuk masuk surga Allah? Karena hanya di surga Allah adalah sebagai arena untuk berjumpa dengan sang kekasih yaitu Allah di mana hanya di Surga Allah kaum mukminin akan melihat wajah Allah diperkenankan oleh Allah untuk melihat wajahnya melihat wajah Allah melepas rindu dengan Allah merasakan kelezatan ber, bercinta dengan melihat wajah Allah yang maha agung dan maha mulia di surga saja karena itu si mukmin berharap untuk masuk surga karena di sanalah sebagai satu-satunya arena untuk Melepas rindu dengan Allah Sang kekasih Begitulah mestinya Seorang muwahid Wa min anwa'il ibadati Dan termasuk daripada jenis Macam-macam ibadah At-tawakkulu bertawakal. Makna tawakul dan makna tawakal itu ialah al-ertima du’alaillahi bersandar kepada Allah fikul isyaknin min shuunika dalam segala urusan daripada urusan urusanmu watfuidi jamil umuri ilallai wahdahu dunasiwa dan menyerahkan segenap urusan kepada Allah semata Dengan tidak memberikan kepada selain Allah Itu tawakal Meyakini Allah Maha Kaya Maka dia menyerahkan Urusan kehidupannya kepada Allah yang Maha Kaya Dia bersandar kepada Jaminan Allah yang akan memberikan Segala rizkinya yang Diberikan Kepada hamba-hambanya Ketika hamba itu mencukupkan diri dengan perkara yang halal dan menjauhkan diri dari perkara yang haram. Ketika hamba itu bertakwa kepada Allah, wa mayyataqillaha ya jallahu ma'khrajah wa yarzukhu min haytulaih tasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar Dari segala problem yang melilit dia Dan Allah akan berikan rizki kepadanya Dari arah yang sama sekali dia tidak menduganya Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan jadikan urusannya itu gampang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan jadikan furqan bagi dia. Furqan untuk mempunyai kejelian Furqan itu artinya kejelian Dalam Membedakan mana yang baik Mana yang buruk Mana yang batil Mana yang hak Mana yang sunnah Mana yang bid'ah Mana yang tauhid, Mana yang syirik Furqan kecelian di dalam membedakan mana kawan mana lawan itu furqan dan Allah akan berikan hal ini kepada orang yang bertakwa maka kalau orang itu bertawakal kepada Allah Menyerahkan urusannya kepada Allah Dia hanya menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah atasnya Dia mencukupkan diri dengan Apa yang dihalalkan oleh Allah Dan tidak tergiur kepada apa yang diharamkan Kama atafil ayatil karimati al-hasru wal-qasru Kita dapati hal ini Sebagaimana dalam ayat Quran Di situ terdapat al-hasru wal-qasru Al-hasru batasan qasr i'ala uh, juga bermakna batasan kita lihat dalam surat an-nisa ayat ke-23 wa 'alallahi fa tawakkalu in dan kepada Allah lah kalian hendaknya bertawakal bila kalian memang adalah orang-orang yang beriman. Jadi di sini menyatakan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal bila kalian memang beriman. Idzan fa at-tawakkulu Kalau begitu Tawakal dengan makna ini Adalah Tafwidul umuri ilallahi azza wajalla, Menyerahkan segala urusan Kita kepada Allah Yang maagum dan maamulia Apa yang kita mampu Kerjakan, kerjakanlah Apa yang kita tidak mampu Mengerjakannya, jangan jadi beban pikiran Jangan jadi beban mental Serahkan saja kepada Allah biar Allah yang mengurusnya. Berdoalah kepada Allah untuk meminta pertolongan darinya dalam apa yang kita tidak mampu mengerjakannya. Merintihlah dan mengadulah kepada Allah dalam segala yang kita merasa lemah menghadapinya. Dan yakini Bahwa hanya Pertolongan dan bantuan Allah saja Yang Akan Mendampingi kita Ketika kita mampu mengerjakan Suatu perkara Sehingga Bila kita berhasil Sungguh itu keberhasilan Semata-mata Dari Allah jua Wal-a'timadu alaihi wahdahu Kita bersandar kepada Allah Semata fi jalbi maslahatin Dalam mengupayakan segala kemaslahatan Wa dafi'i kulli darrin Dan untuk menolak segala kemudorotan Fima la yakdiru alaihi illallah, illallah azza wa jalla Dalam apa yang kita tidak mampu mengerjakannya Dalam perkara yang kita tidak mampu mengatasinya Kecuali hanya Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia Semua itu, sikap demikian ini Adalah Ibadah Ibadah yang dalam bentuk batin Penyikapan secara batin Yaitu kita serahkan kepada Allah Kita adukan kepada Allah Kelemahan-kelemahan dan ketidakmampuan kita Sebagai makhluk Dan kita akui bahwa kita ini lemah Kita ini tidak mampu berbuat apa-apa La -apa. haula <tik> wa la quwata Illa billah Sungguh tidak ada daya upaya Tidak ada kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah Man surrafahali ghairillahi Fakat asyroka syirkan akbar Barang siapa yang memberikan Sikap tawakal ini kepada selain Allah Maka sungguh dia telah berbuat syirik dengan syirik akbar. Jadi sungguhnya intinya kita ini hanya menjalankan perintah Allah di dalam beribadah dan taat kepada syariatnya. Adapun apa akibat daripada? Kita menjalankan perintah Allah itu Serahkan saja Kepada Allah Adapun dengan apa yang dinamakan Sikap menyandarkan diri kepada selain Allah Minal ahya ifima yaqdiru alaihi Yaitu Menyandarkan urusan Kepada orang yang hidup Dalam apa yang Si makhluk ini mampu Mengerjakannya Minat ta Dari amalan-amalan Sebab-sebab Menyerahkan pekerjaan Kepada pegawai Menyerahkan urusan Kepada atasan Meminta tolong kepada teman Menyerahkan Berbagai keperluan kepada Anak istri Atau istri menyerahkan urusan urusan yang dia tidak mampu mengerjakannya kepada suami ini ialah at-tasabbub yaitu menjalani sebab dalam kehidupan ini dalam batas kemampuan makhluk untuk mengerjakannya Maka yang demikian ini adalah mubah fiqah ta'ihajatin perkara yang mubah dalam menunaikan segala keperluan audafi kurbatin atau untuk menolak satu malapetaka menolak satu malapetaka bermakna menyerahkan kepada polisi di dalam Mengusir maling Atau mengejar maling Autan visi Hamin wa gamin Atau Dalam perkara tanfisi Hamin wa gamin Menghilangkan Kesedihan dan kegundahan fi hudud ma insanu dalam batas yang manusia mampu mengerjakannya fa dhal la yang demikian ini tidak disalahkan اذا انزلته بغير الله تبارك apabila engkau Berikan Hal ini Kepada selain Allah Ma'al-i'tiqadi Tetapi ketika anda Memberikan urusan-urusan ini kepada selain Allah itu Harus disertai keyakinan Anna ghairallahi innama huwa sababun minal asbabi Fi qada'il hajati wa daf'il kurubati Bahwa selain Allah itu hanyalah semata-mata sebab dari sebab-sebab yang banyak dalam kita kafil hajat menunaikan keperluan-keperluan wadafil kurban -keperluan, dan dalam menolak uh, berbagai malapetaka begitu tawakal. Jadi tawakal itu menjalani asbab. Menjalani sebab yang disyariatkan. Ada orang datang mau masuk masjid menunggangi unta, terus turun dari untanya, terus mau masuk masjid. Rasulullah menegur lo, bagaimana? Kok kamu tidak ikat ontam? Orang ini bilang, oh saya tawakal kepada Allah, ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, eh akilha sematawakal kepada Allah. Ikat dulu ontamu itu, kemudian baru tawakal kepada Allah. Jadi jalani sebab dulu, yaitu Engkau menghindarkan diri dari musibah dari malapetaka hilangnya ontak Yaitu diikat setelah, setelah diikat Engkau sudah ada usaha untuk itu Secara perhitungan manusiawi Kalau ontak itu diikat tidak akan lepas Nah, Setelah itu baru tawakal kepada Allah Ya. Jadi kita diperintah untuk menjalani asbab dalam bertawakal kepada Allah. Bertempur menghadapi musuh. Kita diperintah untuk menjalani sebab guna meraih kemenangan. Hah? Allah perintahkan bagaimana sebab-sebab untuk meraih kemenangan wa aidu lahum mastata'tum min khaili turhibuna bihi wa aidu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi dan siapkanlah oleh kalian apa yang kalian mampu Dari kekuatan Fisik Dan rohani Apa yang kalian mampu kerjakan Dan kalian siapkan Kuda-kuda tunggangan Untuk tempur Logistik tempur yang dengan kalian melakukan e'dad persiapan perang itu turhibu nabihi aduallah wa aduakum kalian akan bisa membuat takut musuh Allah dan musuh kalian jadi kita diperintah untuk menjalani sebab itu syariat menghendaki kita berbuat demikian, jangan kelundungan begitu saja terus masuk ke medan tempur dengan alasan tawakal kepada Allah ngawur saja itu, Hah? itu namanya tawakal sirkus. Mau main sirkus Ada haram Yang demikian itu diharamkan Nah Begitulah syariat ini Mendidik kita Untuk hanya Menyandarkan diri kepada Allah Di dalam segala Usaha Perjuangan kita Ya. Dan juga Allah memberitahu salah satu sebab turunnya adab. Ialah dari hasil atau akibat dari perbuatan kemaksiatan kita. Allah menyatakan, Allah berfirman, Inna la Sungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Sungguh Allah la yughayyiru tidak akan merubah satu nikmat kepada adab satu nikmat kepada nikmah nikmat itu ke kenikmatan nikmah itu adab Allah tidak akan merubah nikmat kepada nikmah nikmat kepada adab kecuali karena kaum itu sendiri yang menjalankan sebab-sebab untuk terjadinya perubahan nikmat kepada adab, yaitu kemaksiatan, kufur nikmat diberi nikmat oleh Allah, kufur maka turun adab, berubahlah nikmat itu menjadi adzab Ya maka di sini Allah memberitahu bahwa azab itu turun sebagai akibat dari perbuatan kamu Ya Ketika engkau bersyukur kepada nikmat Allah maka nikmat Allah bertambah. La syakartum la azi dan nakum. Bila kalian syukur kepada nikmat Allah niscaya aku akan menambah kenikmatan kepada kalian. Wa la ingafartum inna adhabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur, niscaya adabku amat pedih Ketika kalian beriman Allah angkat derajatmu Allah angkat kewibawaanmu di hadapan makhluk Jin maupun manusia pada segan pada kamu Ketika engkau terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan wibawamu jatuh Semut pun tidak takut kepadamu Engkau diremehkan oleh sembarang orang Ketika engkau selalu menghadiri majelisnya para malaikat sehingga para malaikat kenal sama kamu. Oh itu orang uh, sering kita ketemu. Para malaikat kenal. Karena selalu hadir di majelisnya para malaikat. Majelisnya para malaikat itu ialah majelis ilmu ini. Para malaikat Berdesak-desakan Ikut hadir di majelis ini Maka dia menjadi Wibawa Allah angkat derajatnya Ya arfa'illahul ladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat Allah akan Angkat derajat orang yang beriman Dari kalian dan orang yang Diberi ilmu dengan beberapa Derajat tetapi kalau engkau kemudian setelah diberi kenikmatan seperti ini mengabaikannya kemudian engkau suka hadir di majelisnya para syaitan majelis gosip majelis ghibah majelis penuh mungkarat kemungkaran-kemungkaran kamu lebih dikenal setan daripada para malaikat. Akhirnya kewibawaanmu di hadapan setan jatuh. Yang semula setan sangat takut kepadamu, akhirnya setan menganggap kecil kamu. Begitu. <tuh> ya? Allah akan mengangkat derajat orang itu